Mitra bisnis pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 45, pola pemilihan pemimpin eksekutif di tingkat pusat dan daerah, juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Saat ini, pimpinan eksekutif di daerah, mulai dari gubernur hingga bupati serta wali kota, dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pilkada yang dinilai lebih demokratis. Ironisnya, hampir setiap pilkada yang dilakukan di daerah-daerah selalu menimbulkan perselisihan. Bahkan kerusuhan yang sangat potensial menimbulkan perpecahan dan gangguan keamanan di kalangan anak bangsa. Untuk membahas fenomena ini, segera kita akan berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, hampir setiap pilkada yang dilakukan selalu memicu terjadinya perselisihan bahkan kerusuhan. Nah, menurut Bapak, mengapa hal ini terjadi, Pak? Nih, ada faktor-faktor penjelas sistemik, struktural dan juga ada Faktor-faktor yang sifatnya kultural. Nah, sekarang yang sistemik dulu nih, gitu ya. E, yang sistemik itu ujung-ujungnya di penyelenggara e, pemilunya, ya. Pil kadal saya bilang ini. E, jadi kadal-kadalnya minum pil mabok kan gitu, gitu. Itu pemilu kadal itu pemilu kadal itu salah itu, Katanya pil kadal kan gitu. Pemilihan langsung kepala daerah kan gitu. Tapi yang benar kadal. Karena yang ikut bertarung kemudian kadal-kadal kan memang gitu. Kadal itu kan kita ambil jalan tengah lah. Antara cicak sama buaya gitu kan. gitu Jadi bisa ngadali orang. Bisa dikadali juga dia kan gitu. Kalau cicak kan kerjaannya dikadali. Kalau buaya kan ngadali aja gitu. Nah. Uh, uh, kalau kita lihat kan penyelenggara pemilu ini uh, termasuk Bawaslu-nya Bawaslu ini saya anggap meskipun dia mengawasi penyelenggaraan pemilu bagian dari sistem yang ada itu uh, itu apa yang kita lihat yang kita lihat adalah tidak punya kapasitas teknis tidak punya apa integritas institusional contohnya apa Pak Hermawan? Mau contoh nih, KPU pusat saja dalam pemilu yang terakhir pakai IT, yang lebih buruk hasilnya dari 5 tahun yang lalu. Nah, apalagi KPUD. Nah, saya ngelihat begini, dalam 5 tahun itu teknologi IT berkembang sangat pesat. Jagoannya di Indonesia juga tambah banyak gitu. Lako nah, ITnya KPU tambah mundur itu, hmm. ngitung lebih lambat dari manual kan lucu ini, gitu lah. Makanya lain kali eh, kalau saya juga meledekkan lain kali kalau nyari ketua KPU dan anggota-anggotanya itu yang bisa ngitung secara matematik, yang ngerti teknologi gitu nah. Ya, jangan seperti background KPU yang kemarin kan gitu. Yang tidak tidak punya kapasitas teknis, oke okay lah dia enggak bisa enggak enggak harus menguasai sendiri, enggak perlu dia jadi ahli IT, tapi paling tidak tidak dikadali gitu. Nah, KPU di daerah yang terjadi seperti itu, instrumen hukum tidak dikuasai, apalagi instrumen teknis. Sehingga kalau mau main curang itu gampang sekali kan banyak banyak peluang. Demikian Hermawan Sulistio. Saya Dinda Natasha.